Mitra bisnis, Dinas Kesehatan DKI Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan ada 14 rumah sakit yang sebelumnya sempat menyatakan keluar dari program Kartu Jakarta Sehat KJS, namun kini bergabung kembali. Program KJS sendiri sebelumnya telah menimbulkan kehebohan yang membuat beberapa rumah sakit di Jakarta kelimpungan oleh membludaknya jumlah pasien. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar anda? Jadi di pemerintahan yang lalu tuh ada namanya jam kesda, jaminan kesehatan daerah itu. Kemudian ada juga yang namanya kartu miskin itu. Jadi kalau ada kartu miskin free gitu. Nah kemudian keluar zaman Pak Jokowi ini, KJS kartu Jakarta Sehat. Jadi intinya sebetulnya sama dan persoalannya juga sama. Karena apa? Karena tidak dilandasi oleh satu perhitungan yang Telaten atau cermat gitu Jadi harusnya itu ada yang namanya unit cost Jadi misalnya untuk melahirkan ongkosnya berapa Untuk sesar berapa Untuk cuci darah berapa Kemudian jaminannya itu sampai tingkat berapa Itu uh, yang dihitung secara tidak baik Tidak cermat yang mengakibatkan apa? Oke, okay, gratis, tapi ongkosnya dibebankan ke rumah sakit dan ke dokter. Jadi misalnya operasi caesar itu dokternya cuma dapat 200 ribu. Ya, akhirnya engganlah dokter dan uh, rumah sakit itu melayani pasien miskin, selain juga karena fasilitas pelayanan kesehatan yang terbatas jadi misalnya untuk unit gawat darurat, itu terbatas sekali jumlahnya, sehingga pada akhirnya terbengkalailah. jadi ada hak orang miskin, tapi basis pelayanan masih sangat terbatas oleh karena itulah, pada kesempatan sekarang ini, sebaiknya diatur dengan sebaik-baiknya dihitung dengan sebaik-baiknya mengeluarkan kartu itu mudah Bahkan e, salah sasaran, saya pun dapat surat edaran di rumah, rumah saya di Kebayaran Baru, untuk mengambil kartu KJS saya gitu. Kan asal-asalan, jadi kesannya asal-asalannya itu kacau. Jadi sistem jaminan kesehatan ini masih amburadul. Dan adalah kewajiban Jokowi untuk menjelaskan kepada DPRD. Kalau DPRD mau macam-macam menjatuhkan Jokowi ya tidak. Tapi kan ada satu hal yang harus kita kita uh, dukung, yakni komitmen Pemda DKI untuk mengurusi orang miskin. Itu yang harus kita hargai. Ikhwal dalam pelaksanaannya masih ada kesemrawutan ya tugas DPRD dan Pemda untuk mengkajinya dibuat perdanya segala macam jadi jangan model-model interpelasi saja gitu ya ditertawakan karena semrawutnya penentuan standar unit kos karena tidak ada unit kos yang benar gitu ya jadi ingat jangan gerasa grusu bikin program itu ditelaah dengan baik dihitung dengan baik Diajak semua bicara gitu ya Ya jelas memang Semerawat, tapi komitmennya kita hargai gitu. Jadi dimulai dari Semerawat, ayo kita tata dengan baik. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.